Dan Edok datang sini berganti Tiada henti Keinginan mata Kepuasan yang didengarkan telinga Sentuhan yang dirindukan tubuh Sakan tak pernah terpuaskan Semua datang bagai gelombang nafsu yang menghanyutkan Menggoda dan terus menggoda Dalam daya tarik yang luar biasa satu kali kau tergoda maka engkau akan terjajah. Jangan pernah menjual kemerdekaanmu hanya untuk rasa sesaat saja. Pertahankanlah kemerdekaanmu. Angkat senjatamu dan bertempurlah dengan nuranimu. Menangkan pertandinganmu dalam hidup benarmu. Supaya waktu tiba dan engkau bersyukur atas hari-hari yang sudah kau lalui. Dan menaruh harap besar pada masa depan yang menanti Karena kau tak pernah tergoda Untuk menjual kemerdekaan Karena kemerdekaan mahal harganya Tak ada angka yang mampu menyamainya Kemerdekaan itu tak hanya sekedar satu situasi diri Tapi harga diri juga hakikat diri Bagaimana mungkin kita menjualnya? Jagalah, peliharalah. Hati-hati dalam melangkah, jangan sampai salah. Tahan segala keinginan yang tak bisa dipertanggungjawabkan, supaya kita bisa hadir dalam kemerdekaan yang menyenangkan. Bersama saya, Bigman Sirai.